Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mada dikasih rantai dan mubarakat Kama yuhibu rabbuna Wa yardha Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah <coughs> Kita lanjutkan Di bab yang selanjutnya Halaman 29 Taksimul ismi Ila mufradin Wa musannan Wa jama'in ya, pembagian isim ya, kepada <coughs> mufrad ya, dari mufrad dan musanna dan jama' yang kosimul ismu yang kosimul ismu bi-i'tibaril ifradi watasniyati wal jama'i ila salasati aksamin ya, isim ya, dibagi, ya menjadi ya dari dari yang mufrad tunggal ke musanna ke bentuk jama musanna itu bentuk yang dua Ila setiaksa min ya pada tiga pembagian yang pertama mufrad mufradin wahwah madalah ala wahidin awahidatin mislumu minin wamu minatin mufrad atau isim mufrad adalah yang menunjukkan makna satu laki-laki atau satu perempuan. Contohnya mu'minin, seorang yang beriman laki-laki wa mu'minatin mu'minah seorang wanita yang beriman. Yang kedua, wa musanna. Isim musanna. Wa huwa ma dalla ala isnaini aw isnataini alifin wa nunin aw ala mufradihi. Yang kedua adalah isim musanna yaitu yang menunjukkan makna dua laki-laki atau dua perempuan ya dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada bentuk mufradnya. Mislu contohnya mu'minani atau wa mu'minaini ya. Wa mu'minatani wa mu'minatani wa mu'minatani ya. Contohnya Mu'minani atau mu'minaini Itu sama saja Artinya dua orang laki-laki yang beriman Model pertama itu cara membentuknya Dengan menambahkan alif dan nun Mu'minani ya, Atau mu'minatani Untuk perempuannya Tinggal ditambah alif dan nun dari bentuk mufradnya, Asalnya mu'minin Menjadi mu'minani Yang asalnya mu'minatin Jadi mu'minatani atau pola yang kedua Yaitu menambahkan ya dan nun Pada bentuk mufratnya Seperti pada contoh ini Atau mu'minatayini Wajam'in yang ketiga Yaitu Bentuk isim jama Wahuwa ma'dalla ala aksar Wa minisnatayini Awisnatayini Yaitu yang menunjukkan pada makna Ya Banyak ya lebih dari dua Ya atau lebih dari dua laki-laki atau lebih dari dua perempuan. Wahwasala satu anwa'in dan bentuk jama' ini dibagi menjadi tiga lagi, yaitu ya, yang pertama jamu muda kharin salimun, jama' muda khar salim. madalla ala aksar minisna ini bisa ada ti wa'in wanunin auyain wanunin ala mufradihi. Yang pertama adalah bentuk jama' muzakkar salim Itu bentuk jama' untuk laki-laki Yang menunjukkan makna atas lebih dari dua Yang menunjukkan makna laki-laki Dengan cara menambahkan wa dan nun Itu model pertama Atau ya dan nun pada model kedua Ya penambahan itu menambahkan dari bentuk mufatnya Contoh mu'minuna mu'minina atau shadiquna shadiqina ya mu'minuna bentuk mufradnya asalnya mu'minun ditambahkan waw dan nun menjadi mu'minuna menjadi bentuk jama' atau menambahkan ya dan nun contohnya mu'minina artinya sama artinya banyak laki-laki ya, yang beriman ya atau laki-laki Ya pria-pria yang beriman, ya banyak ya lebih dari tiga. Soh orang yang jujur. Soh orang yang jujur sama. Yang kedua bentuk jamu anasin salim, yaitu jama untuk perempuan. Wahwabah jumia bi alifin watain masih dataini alamufrodihi. Yaitu dengan menambahkan Ya bentuk uh, ya dengan menam ya artinya jamak muannats salim adalah yang menunjukkan ya mana perempuan dengan menambahkan alif dan ta <coughs> yang alif dan ta tambahan pada bentuk mufradnya. Contoh mu'minatin atau shodiqatin. Mu'minatin itu bentuk jama dari mu'minatun. <coughs> Jadi caranya adalah Mufrotnya mu'minatun Tak marbutohnya dibuang Ditambahkan alif dan tak di akhirnya Menjadi mu'minatun Atau mu'minatin Sama saja Yang kedua Sodikotin Asalnya adalah sodikotun Menjadi sodikotin Tak marbutohnya dibuang Ditambah alif dan tak Menjadi sodikotin yang terakhir adalah majamutaksirin wahwa madalah ala aksara minis naini awis naini ma'atayyurin fi siqatimafradhihi. Yaitu jama taksir Jama taksir ini jama yang tidak beraturan, yang menunjukkan makna lebih dari dua laki-laki atau lebih dari dua perempuan ma taghayyur ma taghayyur fi sighati fi sighati mufradihi yang perubahannya itu ada pola-pola tertentu dan sangat berbeda dengan bentuk mufradnya contoh rijalin ya kutubin rijal itu artinya laki-laki ya rijalin ya rijalin artinya banyak laki-laki aurakin itu tunas-tunas atau daun-daun kutubin itu buku-buku itu adalah bentuk jama taksir hijalin dari uh, apa rojulun ya, kutubin itu dari buku-buku yaitu mufradnya kitabun. bun adapun aurakin atau aurakun itu daun-daun dari warakun daun Selesai pembahasan, pembagian isim, ya dari mufrat, bentuk mufrat tunggal, musanna, bentuk dua, ke bentuk jama' Surahana kallallahu ma wa bihamdika ashadu wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh